Drama singkat radio Muslim memurnikan akidah menebarkan sunnah dan perintah haji itu sudah ada sejak tahun 2 hijriah tapi baru dilaksanakan tahun 9 hijriah karena itu para ulama berbeda pendapat bolehkah menunda haji bagi mereka yang mampu yang benar tidak boleh kenapa Nabi saw menunda haji Nabi Alaihi Wasallam menunda haji karena ketika itu belum memungkinkan. Dan beliau sudah pernah melaksanakan atau mau berangkat umroh tapi dihadang oleh orang musyrikin di tahun 6 Hijriah. Sampai akhirnya terjadi peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Ini salah satu diantara bukti adanya kewajiban tapi untuk bisa melaksanakan kewajiban itu baru bisa terpenuhi di beberapa tahun setelahnya. Allah turunkan perintahnya waktu belum memenuhi kemampuan untuk melakukannya. Tapi baru kemudian terlaksana ketika tahun 9 Hijriah. Karena Mekah ketika itu dikuasai oleh orang kafir, di samping itu masih penuh dengan berhala. Dan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat haji terlebih dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada sahabat untuk membersihkan semua berhala yang ada di sana dan memberikan pengumuman tidak boleh lagi setelah tahun ini orang-orang musyrikin berhaji di kota Mekah karena nanti mereka tawaf sambil telanjang dan itu tidak layak untuk Membarengi hajinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam haji sementara di sampingnya ada wanita yang tawaf sambil telanjang kan